Selamat siang Pak Teguh Selamat siang Ibu s i l a k a n Ya itulah ambisinya reformasi pemekaran daerah, wilayah Padahal hanya untuk membesarkan seseorang jadi gubernur, wali kota Sampai saksa m a t l u r a h Itu berapa tuh p e r s i a p a n itu nyadana yang untuk gajinya, perlengkapan gedungnya, mobil mewahnya, dunganya i Belum nanti siap Pada k a g a libur, libur, libur m e r u e r i k a n ekonomi yang luar biasa. Karena itu s udah tepat pemerintah ambil pintas yang begitu. mestinya k a y zaman dulu aja, p a h a r u a l a h yang kelihatan g u n a p i k tunjuk begitu aja. Dan tidak perlu d i mekar-mekarkan wilayah karena itu hanya akan m e n g a m b i l m e n g a m b i r k a n dana. Ya, makasih Bu. Terima kasih Pak Teguh. Siang Pak Zainal. Silakan komentarnya Pak. Kalau pendapat saya itu Presiden kita kurang tegas. Jadi kalau Presiden kita Mau angkat senjata, m e l a n a n koruptor, tapi b a r u bicara doang. Sedangkan yang angkat j a s a g u n g kan Presiden, yang angkat Kapolri, kalau Kapolri sama Jaksagung nggak bisa kerja, jadi petak, nanti yang bisa kerja, gitu. t a k s e banyak bicara Presiden, tapi harus kerja nyata. Dia kan punya k e k e r a n g a n banyak, jangan cuman kayak p e n g a m a n bicaranya. yang udah saya Terima kasih Pak Zainal. Selamat siang Pak Danu. Iya komentarnya Pak. Menurut saya kita itu harus hukumnya tegas. Misalnya seperti di、eh, apa LR, LRC LRC itu kan kalau、eh, koruptor besar itu dihukum mati. Jadi itu m e l i m b u l k a n efek j e r a t Efek j e r a t itu bisa timbul karena melihat akibat hukuman mati itu. Nah di Indonesia juga sebetulnya kalau mau diterapkan bisa cuma a p a k a n マイクロシニカンドゥールパジェア、リポリシー、ジャークタ、ハケン、シュモニア、ポリシー、ジャークタ、ハケン、シュモニア、ポリシー、ミラーダイアンドゥー、パカン、ヤングワービアタ、ソブダイアンダンジュガ、アバタンパカン、アンブレイビア。 adalah teroris harusnya teroris itu dialihkan sumber itu sumber dayanya dan pemahamannya untuk memberantas koruptor lah itu baru ter kalau belum teroris yang memberantas belum bisa itu makasih terima, terima kasih Pak Hadi selamat siang ya siang pak silakan kalau saya lihat pemerintahan kita u d a kronis ya udah kronis l i a kalau saya lihat s udah susah m m e perbaiki mungkin perlu dua tiga generasi lagi Karena akarnya dari bawah, ya dari lurah, camat, bupati, sampai pemerintah itu korupsi semua. Kalau mau lakukan seperti China, lakukan secara r e v o l u s i o n e r misalnya, yang benar-benar korupsi, yaitu dihukum mati atau digantung, kemudian diekspos di media selama satu bulan. Jadi itu merupakan shock terapi di seluruh Dapat kemungkinan itu satu persen jika berani. Nah itu nggak mungkin terjadi. Kalau memang terbisa dilakukan ya tadi dua cikik generasi. Generasi pertama hilang semua itu, yang moral moralnya pecat semua hilang. Atau hanya satu cara, pakai orang yang bersih dan berani. s a l n y a cara cari orang yang berani susah. APK-nya disetir. Atau bisa juga ambil dari pihak asing kalau memang negara kita orang-orang yang nggak berani. Pinjam dari sana, suruh merentas sini, berantas itu korupsi hadis. Begitu. Baik, terima kasih Pak Hadis.